Pak Hendra, selamat siang Siang, Bu Komentarnya、uh, Saya pikir kurang tepat, Bu, ya Kalau BI terlalu banyak campur tangan di situ, ya Justru BI itu harusnya mengawasi peredaran kartu kredit tersebut Mungkin dengan cara orang untuk mendapatkan kartu kredit itu harus benar-benar disleksi dengan baik Sehingga dengan demikian nanti tidak akan timbul permasalahan yang terjadi Baik di pihak perbankan maupun kepada orang yang memegang kartu kredit itu, Bu i a n namanya kasar kata bu, orang dikasih duit g a k t e a titip kan tuh duit, siapa yang gak mau urusannya nanti kalau ada masalah belakangan, orang kan berpikir gitu bu harusnya dia itu membuat aturannya bagaimana pola orang berpikir seperti itu diamankan supaya tidak terjadi masalah antara k e t u a tapi saya pikir itu buat masing, bu terima kasih Pak Hendra, Pak j o n i selamat siang selamat s i a ya, komentar a n d a Pak j o n i kalau menurut saya ya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 Jadi harus d i r e k a n di a t a r batas minimal dan atasnya, j a n bermain begitu. Menurut saya begitu, supaya masuk akal gitu, enggak istilahnya bukan pasar bebas, enggak ada aturan itu. Terima kasih. Pak Joni. Selamat siang Pak Lukman. Selamat siang juga. Silakan h komentar n ya Pak. Ya, kalau menurut pendapat saya s i BI juga nggak sembarangan dia, dia sudah, sudah dipikirkan matang-matang dan dia sudah lihat. kenyataan yang sudah berjalan. Memang kalau terlalu tinggi itu bunganya juga akan memberatkan、e, pemakai kartu kredit. dengan kata lain saya setuju banget itu.、Mm -hmm. ya. Baik. Terima, Dan, terima kasih. Ya, Pak l u k m a n Selamat、hmm. siang Pak Mario. Selamat siang ya. Silakan.、Ah, kalau saya setuju ya、ah, suku bunga diatur oleh BI ya. Karena menurut saya、uh, suku bunga k e i n k a t itu sudah terlalu tinggi. Kalau kita lihat sampai dalam hitungan setahun itu luar biasa tingginya. Jadi sudah seperti r e n t e n i r gitu ya. Cuman karena k e r j a t a w a r masyarakat makanya akhirnya bisa seolah-olah disamarkan. Kedua, ini juga bukan pasar bebas karena ada kesan terjadinya semacam kartel ya. k a l a u l a h bank itu pada kompak untuk mematok suku bunga yang begitu tinggi. Ya itu aja dari saya. Baik. Terima kasih Pak Mario, Pak Yosef. Selamat siang. selamat siang、bulan. iya komentarnya Pak Jojov mohon monitor radio pelankan sedikit Pak oke makasih Ya. saya setuju s e k a l a itu karena supaya jadi n gak g sembarangan dia melepaskan、uh, kartu kreditnya karena bunganya terlalu kecil itu saja Pak Jojov terima kasih iya, Pak Jojov Pak Robert selamat sore s i l a k a n oke iya、ya. ini mungkin imbas dari masalah biar kolektor l yang m e n g u u l i n selang partai politik itu.、Eh, di negara ini tuh hal-hal yang harus diatur kadang-kadang n g -kadang gak diatur Tetapi yang seharusnya bukan urusan negara mau ikut campur Itu kartu kredit kan bukan kebutuhan primer ataupun s e k u n d e r Itu udah kebutuhan tertier Kalau orang n gak g mau ya n gak g usah pakai kartu kredit Namanya aja itu udah kayak barang mewah itu Itu malah mendorong nanti orang beli berlebihan dan t e t e p aja nunggak Dan harusnya kan yang mau beli ya bayarlah Hukumnya kan begitu Kalau n gak g mau ya n gak g usah mengajukan kredit Itu n gak g logis itu kalau beli ikut campur、ya. Terima kasih Terima kasih バイバイ。<Yeah. S 2> yeah. malam. s i l a k a n k e u n t a n g n ya, Pak. Ya, Jadi BI-nya b u k a n y a ngaturnya di suku bunga aja ya. Terus justru mau aturin itu k u r s n y a itu. Selama ini suka-sukanya banyak patokin itu. b a n g A dan bang b a n g B itu k u r s n y a t e t e p k a n berbeda-beda. Sedangkan bagainya pada hari yang sama dan toko yang sama.、Hmm. Itu minta perhatian d i t e n g a h kasih. Baik. Selamat malam, Pak e r i Baik. Saya sih setuju ya. Menurut saya memang、e, bu, suku bunga dari kartu kredit saat ini cukup tinggi. Jadi kalau diatur oleh BI, saya r a s a バイクありがとうございます。 0,75 persen, jadi satu bulan itu cuma 0,75 persen yang diperbolehkan, maksimum itu satu、uh, persen kalau itu memang terjadi. Tapi、uh, dalam hal ini BI-nya tidak menentukan sehingga mereka s e w e n a n g w e n a n gitu g loh. Jadi otomatis banyak yang terjerat pada sistem kartu kredit kalau bisa enggak. kita kan s u b j e k t i t lah kalau nggak perlu gitu jadi hati-hatilah itu tapi、hmm. saya harus menyampaikan ini bukan hanya dipakai bisnis p r a o m i s i o n gitu loh baik terima kasih Pak d i b y o kemudian Bu l i l i ya saya mau memberi opini ya, saya setuju ya、e, karena apa karena pengguna kartu k r e d i s di Indonesia ini sebenarnya k a l a u d i t biar belum memenuhi syarat karena apa kadang-kadang gaji itu juga dibuat oleh yang yang menawarkan itu jadi sebenarnya belum mengenai syarat yang benar-benar akhirnya pengguna itu akhirnya kelibet gitu karena tidak sesuai di, di, di bandingan dengan speksi mereka、gitu. terima kasih terima kasih Bu Lili, Pak Gilbal, selamat pagi ya sangat setuju ya BI yang atur ya. cuma BI punya kapasitasnya sudah untuk, untuk mengaturnya gitu saya rasa agak sulit、ya. karena k a t u kredit memang sangat sangat merugikan, dia a n d memakai kompon interest ya, bunga m a jemuk jadi satu tahun bisa kurang lebih 20-30 persen jadi kalau yang terlibat hutang di kartu kredit ya siap-siap aja d i t a g a h i oleh desk kolektor itu、uh -huh. itu aja, makasih baik terima kasih バンバンサムのタフカンボディカットクレディスのローメンチェック。パリフィン tapi juga harus diatur adalah memberian kredit untuk u s a h a yang juga、uh, harus diatur dengan pemerintah supaya kita lebih kompetitif ya kira-kira bisa -kira, tidak? Kira -kira.、mm、hmm, Baik, terima kasih Pak Benny, selamat siang Ya, selamat siang Ya, s i l a k a n Pak, komentar Anda、uh, Yang saya lihat memang fenomena yang a b terjebak oleh bunga bunga berbunga, bunga berbunga itu、uh, banyak ya dari titik karyawan pun や l s とマリカ、フィジャフォジアさん、カリロポンとと、マリカ、ヤン・セパニア、カン・イト、パンタニア、フィジャー・サガー・ポイント、ピューマン、デリー、ミニオン・パイマン、マリカ、イト、ウカンデリー、キサ、ウカンデリー、オパマケン、マリカ、パピー、デリー、ファーサー、フォーロー、マリカ、マリカ、マリカ、マリカ、マリカ、マリカ、マリカ、マリカ、マリカ、 Mm -hmm. Dan mereka m e m bayar pinjaman、uh, itu boleh dibilang p、uh, o t o a n p o t o n n mungkin setengahnya hampir t e n g a h n y a itu untuk bayar bunga setengahnya lagi baru、uh, bayar pokok pinjaman. Jadi kalau a ternyata emang sudah kalau sudah t e r j e m a k a n sama mau keluar dari sana kelihatan itu ya. Hmm baik terima、uh. kasih.